Ipa ya, selamat pagi. y a pagi Bu. Silakan p a p a k、oh, Pendapat saya sebetulnya prihatin Bu, karena kita bisa membayangkan betapa besar kerugian yang diderita oleh perusahaan ini. Untuk mengurus IUP itu bukan biaya yang sedikit Bu. Tentu sebelum IUP itu diterbitkan ada prosedur-prosedur yang sudah dilewati, termasuk、uh, negosiasi dengan masyarakat setempat. 実は、私は<ター>、私たちの車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車 m の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内のないの車内の a 内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の車内の r 内の車内の車内の車内の車内の車 n の車内 belum tentu aparat keamanan itu murni menginginkan supaya、eh, apa namanya perusahaan ini bisa berinvestasi di sana karena kalau perusahaan berinvestasi artinya perusahaannya akan mengelola itu perusahaannya akan mengambil semua sumber yang ada di situ tetapi kalau ini bisa digagalkan bisa dicabut izinnya maka akses semua orang itu mudah ke sana dan pencemaran lingkungan itu akan lebih besar kerusakan alam itu akan lebih besar ketimbang perusahaan yang パ e リーさんは kerjanya nol. Terima kasih mbak. Baik, terima kasih. Pak Andri, Pak Jimmy selamat pagi. Iya kayaknya kita harus kembali ke seperti dulu aja m e n d i n g a n b gubernur m a p u n bupati dipilih dari pusat aja. Soalnya dengan pemilihan langsung begini kontraproduktif hasilnya ya. Memangnya saya rencanain buat demokrasi, tapi akhirnya dem kontraproduktif benar dengan pembangunan buat kesejahteraan rakyat ya. Jadi banyak bupati atau gubernur itu mengeluarkan izin. Karena mereka butuh kampanye, jadi dapat uang muka dulu dari perusahaan mitranya gitu. Perusahaan yang d a p a t izin itu pasti sudah memberikan uang s u p p o r untuk kampanye ya. Nah ini yang terjadi seperti itu, banyak raja-raja kecil yang butuh dana untuk duduk ya. Nah, k i a l a t ini kontraproduktif di Indonesia, demokrasi ini kontraproduktif malahan.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 menutup Bu, jadi ini harus di, secepatnya ditindak tegas s p a y a yang lainnya merasa ngeri gitu lah terima kasih baik, terima kasih Pak Valentino Pak Agus, selamat siang selamat siang jadi ini adalah contoh salah satu bupati yang balelo dalam arti dengan アデリブサスティのジャンケドア、イニチュラスティラスパワーパティエニアニャスティハプ、ウントガプンティアンプリパディ、ウカンウントダヤン、アルピニアピザメンセジャスラハン・ラヤ、サビジュスルスパリニア。パタマ、ジャマンジュアンガランタナアイルパタピアンアシン、ジャナシナリスマニアパラプロジタニアさん。イニアアピザメンティアンクパブラザン、ジャンアピニアンティザン。 私たちは、私たちの皆さんにお越しいただきました。私たちは、私たちの皆さんにお越しいただきました。私たちは、私たちの皆さんにお越しいただきました。私たちは、私たちの皆さんにお越しいただきました。 Bagaimana tidak ada satu perbuatan anarkis yang nantinya bisa、uh, nongol gitu ya Dan dalam hal ini kelihatannya mereka tidak cerdas dalam arti mengantisipasinya Tetapi justru mereka ini、uh, membangkitkan amarah dari rakyat、ya. Demikian dari saya, terima, terima, kasih. terima kasih Pak Agus, selamat siang Baik, Bapak Kris, selamat siang Ya, selamat siang Silahkan Bapak Satu sisi ini merupakan presiden buruk ya ...kalau setiap kebijakan、uh, maupun juga keputusan hukum selalu dikalahkan oleh cara-cara yang seperti ini. Banyak kasus seperti keputusan Mahkamah Agung,、uh, SK Gubernur, dan sebagainya. Dan itu harus dibatalkan karena tekanan masa. s Ini menjadi p r e s e n u l g negara ini mau dibawa kemana kalau p e n e g a k a n hukum atau kita semua tidak menghormati... Uh, hukum. Tapi di sisi lain kita lihat juga kebijakan-kebijakan pemerintah atau keputusan-keputusan hukum itu tidak mengakomodir、uh, kepentingan kepentingan rakyat banyak gitu dalam、uh, apa、hmm. mengganggu、uh, rasa keadilan rakyat. Baik, terima kasih Pak Kris Paryanto. Selamat siang. Selamat siang bu. Silakan komentar anda. Bu,、uh, saya setuju banget dengan tindakan masyarakat setempat. E, cuman yang agak, agak disayangkan Kalau pakai anarki ya Bu、e, Cuman memang sudah waktunya Masyarakat kita bangkit seperti itu、e, Terutama Buat para kedaibat yang Mengambil keputusan memberi izin Pembukaan tambang、e, Kita lihat aja di Indonesia Berapa banyak tambang yang benar-benar Memang dikelola untuk、e, Daerah tempat gitu Untuk m e s e j a t masyarakat e r a k a n masyarakatnya Berapa banyak、e, Sedangkan yang dikuasain asing itu sudah banyak sekali gitu loh、e, rakyat kita banyak tapi、e, yang perhatiin siapa semua kekayaan tambang itu hasilnya untuk keluar bu bukan untuk di dalam kan k a s i a n bangsa kita begini sementara yang tambah susah pejabat hanya ngambil lain、e, pihak a s i n g gitu loh itu aja sih bu, terima kasih